واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها Wa kulla muhdafatin bid'ah Wa kulla bid'atun dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ibu-ibu pada pertemuan kita yang terakhir Kita sudah berbicara tentang jenis-jenis syirik Syirik besar Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Dan yang kedua Syirik kecil Syirik kecil hanya maksiat Pelakunya tetap muslim Tapi muslim yang berdosa besar Ada beberapa contoh syirik kecil Yang pertama adalah Riyad Kemarin masalah Riyad Sudah kita jelaskan Kalau tidak salah baru sampai Riyad ya Oh yang kedua bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ini yang kedua. Termasuk juga pergi ke dukun. Termasuk syirik kecil. Iya. Adapun kifarat atau tebusan atau denda orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah harus mengatakan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa fa qala fi halfihi billata wal uzza fa yaqul la ilaha illallah Siapa orang yang bersumpah lalu dalam sumpahnya dia mengatakan demi Lata dan Uzza maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah Hadis ini menjelaskan Bahwa bersumpah dengan menyebut nama Selain Allah adalah termasuk syirik. Oleh karena itu Kifaratnya adalah mengatakan La ilaha ilallah Termasuk bersumpah Dengan menyebut nama selain Allah Adalah mengucapkan Masya Allah washiqat Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau Ini tidak boleh Sama juga dengan bersumpah dengan menyebut nama serin Allah Syirik kecil Apa? Kifaratnya? Iya, kifaratnya sama La ilaha ilallah Atau seandainya tidak ada Allah dan engkau Tapi yang benarlah benar adalah allah, summa termasuk kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada dia kepada manusia ini tidak boleh harusnya kita harus bersyukur kepada Allah kemudian kepada dia kepada orang bedanya kalau dengan wawu itu menyamakan Umpamanya Apa saja yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Engkau pasti terjadi Itu menyamakan Antara kehendak Allah dengan kehendak Hamba Tapi kalau dengan summa Maka Kehendak Hamba bergantung Kepada kehendak Allah kehendak hamba menanti kehendak Allah sebagaimana firman Allah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian berkehendak seperti itu itulah dua jenis syirik kecil yaitu riya dan bersumpah dengan menyebut selain Allah Kita teruskan dengan membahas contoh-contoh perkara-perkara syirik yang banyak dilakukan oleh orang awam. Termasuk juga akan membicarakan tentang ruqyah dan tamaim. Oke, itu jampe-jampe. Tamaim itu jimat Yang akan dijelaskan nanti itu Umumnya syirik kecil Tapi Bila seorang hamba Ia ya, timad Bersandar ya timad itu Bersandar kepada Hal-hal Yang akan dijelaskan nanti Berupa Orang itu percaya Kepada benda-benda tersebut dan meyakini benda tersebut bisa memberi manfaat dan mabarat. Maka ini syirik besar. Karena ketika itu dia bertawakal selain kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah. Nah, contoh-contoh perkara-perkara tersebut adalah at-ta'alluq. Atau alik itu benda-benda yang digantungkan Di leher Atau di tangan Dibuat kalung atau dibuat gelang Ini yang disebut dengan tamimah Bahasa kita ini jimat Kata Nabi alaih salatu wassalam Man'allakot tamimatan faqad ashroka Siapa yang menggantungkan kami mah dia sungguh telah syirik. Dalam salah satu hadis Sahih Rasul Alaihi Sallam dalam salah satu safarnya beliau mengutus seorang utusan dengan membawa amanah, yaitu Allah Ya fi Rukbati ba'irin kilada Min watin Al kiladatin Illa kutiat Putusan ini diberi wasiat Janganlah dibiarkan Ada kalung Di leher Seekor unta. Baik kalung itu berupa Water Kotor itu tali panah yang sudah putus atau benang kalau ada diputuskan dibuang. Nah ada setidaknya delapan jenis benda-benda jimat yang dikalungkan. Pertama alu wada'ah. Al-Wada'ah Ya syai'un abiyab Yujlabu minal bahar Yu'allaku fi hulu Kusidiyan wa gawrihim Li rabbil ayn. Wada'ah Allah suatu yang warnanya putih Diambil dari laut <coughs> Semacam kerang-kerangan Pakai kak bukan pek, bukan perang Kerang Atau kulit-kulit binatang laut lainnya ya. Lalu itu dikalungkan di leher anak-anak atau leher siapapun termasuk leher binatang, leher kakek-kakek nenek-nenek untuk menolak penyakit. Disebutnya luwada. Kedua. Nab. Nab itu artinya gigi Maksudnya Gigi taring binatang buas Diambil Lalu dikalungkan Di leher Dengan keyakinan Bisa menolak penyakit Ketiga, Al-Halaqah Apa yang kedua, nah gigi ya Gigi binatang Gigi parim Diakini gigi parim binatang buas tersebut Bisa menolak penyakit Kalau dikalungkan di leher Ketiga, Al-Halaqah Sama sesuatu yang dikalungkan Di leher Dan diyakini Bisa menolak Penyakit Ain dan Wahia Ain itu Penyakit yang ditimbulkan karena patapan Mata orang lain Wahia itu Maradul abud Sakit Abd-Abd itu lengan, bahu sampai kesikut. Nah penyakit itu bisa ditolak dengan halakoh. <tuh> Keempat, akunudiyad mata serigala. Yang, kalau tadi apa -apa. Yang mana? Oh yang halakoh Bahannya tidak dijelaskan Apa saja yang dikalungkan Yang keempat mata serigala Bila serigala mati matanya diambil Terus dikalungkan ke anak-anak Dengan anggapan jin bisa lari dari mata itu ilma alkhayr benang benang saja tanpa dikasih apa-apa lalu benang ini dilingkarkan ke orang yang terkena demam biasanya di tangan pergelangan atau di leher dengan meyakini Bahwa itu akan memberikan kesembuhan Bagian terkena demam Tapi kalau yang sehat Maka bisa menolak demam Kalau di kampung kamu Kita suka melihat anak-anak kecil itu Dikalungi benang-benang Baik Kakinya, tangannya, atau lehernya dan am abdi minan nusur bagian badan binatang seperti tulangnya atau apanya aja kadang kukunya kadang daun telinganya dari binatang itu pun dikalungkan di leher dengan keyakinan bisa menolak penyakit ketujuh aluwater di zaman jahiliyah bila Tali busur busur panah ya itu putus Mereka mengambil tali busur tersebut, lalu mereka kalungkan di leher seorang anak atau binatang, dan diyakini bisa menolak berbagai macam penyakit. Kedelapan. Kamain, nah ini yang disebut dengan jimat berupa kertas yang ditulis mantra-mantra tertentu dilipat-lipat, pakai tali lalu dikalungkan di leher anak-anak. Hukum mengalungkan jimat ini sama Dengan hukum mengalungkan hal-hal yang tadi di atas Baik Itu berupa tulisan ataupun bukan berupa tulisan Kecuali Kalau tulisannya tersebut diambil dari dua wahyu Al-Quran dan As-Sunnah Sebagian ulama ada yang membolehkan Sebagian lagi ada yang memakruhkan dan melarangnya Tapi yang lebih hati-hati, lebih selamat adalah menjauhi Walaupun tulisan itu dari Al-Quran atau dari As-Sunnah Sebab Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya Itulah perkara-perkara syirik. Awalnya ini syurik kecil Tapi kalau si pelaku meyakini bahawa benda-benda ini Bisa memberi manfaat dan mabaran Sakti Lalu orang itu benar-benar bersandar kepada benda ini Itu bisa jadi syirik besar Yang pertama Jimat-jimat Kedua mantra Rasul alaih sholat wa sholat Menyatakan In neruka Wadama im wadduwalah Syirqun Sesungguhnya rupiah Atau mantra-mantra jimat-jimat dan tiwalah adalah syirik. Tiwalah ini bahasa kitanya pelet pengasihan agar orang lain mencintai kita, agar seorang istri umpam biar suaminya tidak takandur kemudian suaminya dipelet. Atau sebaliknya Biar benci Itu juga tiwalah Jadi kata Rasul S.A.W. sesungguhnya Mantra Jimat dan pelet Adalah syirik Tiwalah adalah sesuatu Yang dilakukan oleh manusia Yang diakini mampu Menimbulkan Kecintaan yang besar Seorang istri kepada suami dan sebaliknya Dan Tiga jenis ini Adalah haram terlarang Mantra, jimat, dan Pelet tadi Tapi ada beberapa Mantra Yang dibolehkan Yaitu mantra yang memenuhi tiga syarat. Pertama, mantra tersebut diambil dari kitab Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Berdasarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika keluarga Amr bin Hazm berkata, Ya Rasulullah, inna kanat indana rukyah narqi biha melakrab, wa inna ka ta'na haika anirruqoh. Kata keluarga Amr bin, Hizam, bin Hazm, Wahai Rasulullah, sesungguhnya. Dulu kami punya mantra-mantra yang kami baca dari sengatan kala jengking. Sedangkan sekarang engkau melarang dari mantra. Berkata Nabi saw. Ma arba' san manistatu amin kum ayyan fa akahu fal yafa. Aku melihat tidak apa-apa, boleh. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, lakukan. Lalu Nabi berkata, laba sabiruka malam ya konfisir kun. Tidak apa-apa atau tidak terlarang mantra selama di dalam mantra itu tidak mengandung unsur syirik. Tidak terlarang, tidak apa-apa dengan mantra selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Nabi saw. Apabila beliau menjenguk orang yang sakit, beliau suka merupiah, menjampe orang yang sakit itu. Dan Dalam sahib Bukhari banyak doa-doa Yang berupa mantra Untuk orang yang sakit Di antaranya Ini boleh dan bagus dihafalkan Nanti kalau anak-anak Ibu sakit Simpen tangan kanan kita Di tempat yang sakit itu Lalu bacakan doa ini Atau kita sendiri yang sakit Sakit pinggang Sakit kepala Sakit gigi Letakkan tangan kita di tempat yang sakit Baca doa ini Allahumma rabban nasi Mudhibal ba'si ba isfi antas, syafi, la uh, antas syafi, la shafi La syifa'a Antas shafi La syafi'a illa ant Syifa'an la yubadir saqama Allahumma ya Allah Rabban nasi rabb manusia Mudhibal ba'si ba Penghilang penyakit isfi sembuhkanlah antasyafi engkau lah maha penyembuh la syafi'a illa'an ad. tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau syifa'an la yubadur sakoma dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit dalam sahih muslim rasul salallahu salam memberikan dispensasi untuk menjampi dari penyakit al-ain, hammah dan namlah. Al-ain itu penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Sedangkan hammah itu penyakit yang ditimbulkan karena sengatan binatang-binatang berbisa seperti ular, kala jengking atau yang sejenisnya. Sedangkan namlah adalah luka Yang keluar dari sebelah rusuk Inilah syarat yang pertama Boleh kita merukyah Dengan syarat rukyahnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah Dari Sunnah Contohnya yang barusan Kalau dari Al-Quran Ayat yang mana saja Al-Fatihah Kulhu, Al-Falak, Anas Al-Kafirun, Ayat Kursi Dan seterusnya ayat yang manas Itu semua rukia Sebelum sahib Bukhari Diceritakan Sekelompok sahabat kehabisan Bekal Tiba di suatu kampung meminta Makanan ke kampung itu tidak dikasih Akhirnya dia istirahat di kampung itu Dalam keadaan lapar Di pinggir kampung itu Ternyata anak kepala kampung itu sakit Tidak ada yang bisa menyembuhkan Datanglah mereka kepada para sahabat Yang tadi kelaparan Kata para sahabat Baik kami akan sembuhkan Asal beri kami dua ekor kambing Dua para sahabat kemudian membacakan surah al-fatihah karena gak tahu apa yang harus dilakukan bacakan surah al-fatihah kepada orang anak itu yang sakit itu dan sungguh dikasihlah dua kambing sahabat bingung apa kambing hasil merukia itu halal apa haram gak berarti memakan akhirnya dibawalah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan kasusnya kata Nabi Wa Ma'abrok Wa Ma'abrokama Anha Rukyah bagaimana kamu tahu bahwa al-fatihah itu rukyah jampe lalu kambingnya disembelih lalu dimakan bareng-bareng bersama-sama menunjukkan halalnya rupah dari hasil meruqyah walaupun disyaratkan, saya mau meruqyah asal sini bayar dengan dua kambing. Tapi untuk kepentingan bersama, jadi boleh kalau umpamanya ada orang datang kepada kita sakit minta dirukyah dan kita bisa boleh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manisato amin kum ayen va achoh Siapa di antara kamu yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya lakukan. Terlebih kalau penyakitnya itu karena gangguan jin, sihir umpamanya. Dan kita mampu, kata Syukur Islam ibu ini wajib. Wajib kita membantunya dengan merukyahnya sama dengan orang yang di tengah jalan dipukuli oleh oleh orang lain kita lewat dan kita bisa mencegah atau menolongnya wajib kita cegah enggak boleh membiarkan ini dipukulinya sama setan kalau kena sihir dan kita mampu umpamanya menolongnya menyembuhkannya dengan cara meruqyah maka wajib tapi jangan sampai pasang pelang Komersial Terima rukyah Gak boleh Tarifnya Satu kali jantai Kalau al-fatihah 100 ribu Dama ayat kursi 200 ribu Jangan jadi yang pertama dari kitab dan sunnah dari Al-Qur'an dan hadis. Syarat pertama itu. Kedua, syarat kedua yang menyebabkan rupiah jadi boleh adalah an takuna bilughati al-arabiyah. Mahfudatu alfadhiha, mafhumatu ma'aniha. Fa la yajuzu taghiruha ila lisalin akhar fa'inna fi dhalika fursatu syayatin fi iqa'in nas fi syirki wal kufri yuhum yakuluna ma'la yagruna makna kedua si rukiah tersebut harus dari bahasa Arab yang lafab lafaznya terpelihara secara benar tidak kecepatan sampai berubah lafab dan maknanya juga terfahami tidak boleh diubah kepada bahasa lain karena dalam perubahan dari segi bahasa itu ada kesempatan bagi syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik dan kufur syarat yang kedua, dengan bahasa Arab yang lafabnya terpelihara dan maknanya terfahami syarat ketiga ayat takhida'an maha sababun minal asbab la ta'firulaha illa biiznillah, falayu'taqab fiha naf'an bidhatiha Ketiga Harus diakini bahwa Rukyah atau mantra ini hanya Sebab saja, Dan sebab ini tidak akan Berpengaruh apa-apa tanpa izin Allah Penyebab kesembuhannya Allah Sama dengan Obat biasa kita batuk minum abad batuk Yang menyembuhkannya Allah Ini hanya sebab Sehingga tidak boleh diyakini Benda inilah atau rukiah inilah yang memberikan manfaat Rukiah ini hanya sebagai penyebab turunnya kesembuhan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Inilah tiga syarat dibolehkannya rukiah Di luar tiga syarat ini maka rukia itu tidak boleh termasuk syirik. Kalau di Sunda ada yang disebut dengan jangjawakan. Jangjawakan itu sejenis mantra dengan bahasa yang tidak difahami, campuraduk antara Sunda, Jawa, Arab dan bahasa lain yang tidak difahami mungkin bahasa setan. Jadi merukyah intinya syirik tidak boleh haram kecuali rukyah dengan terpenuhinya tiga syarat tadi maka menjadi boleh ketiga yang termasuk syirik yang pertama tadi adalah jimat-jimat yang kedua rukyah ya. harus dengan bahasa Arab. Jadi kalau jadi, orang Arab jadi pakai bahasa Arab. Orang. Iya, boleh asal di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Tidak diambil dari Quran, tidak diambil dari hadis. Ah, uh, tapi kalimatnya berbahasa Arab tetapi di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Umpamanya kita ber, eh, apa berdoa dengan bahasa Arab yang artinya Ya Allah sembuhkanlah dia dari penyakit umpamanya. Itu tidak diambil dari Quran, tidak diambil dari Hadis, tapi dari bahasa Arab. Boleh. Iya. Ya. Sekarang ketiga At-Tabaruk bil Asyar wal Ahjar wal Gurq wal Kubur wa wa Ma yuhsalu illahu min al wal Bid'ah. Wafiy Aqsa Musyarakah. Ketiga yang termasuk syirik adalah mencari barokah atau tabaruk, mencari barokah kepada pohon, batu, bangunan, kuburan dan benda-benda lain yang bisa menyebabkan syirik dan bidah. Ada beberapa contoh tentang hal ini. Pertama, al-istisfa bi turbatil kubur. Meminta kesembuhan atau mencari kesembuhan dengan tanah kuburan. Hal ini dulu pernah terjadi di zaman jahiliyah. Dengan berbagai macam bentuk Mengambil tanah kuburan Mengusap-musapkannya ke seluruh tubuh Atau berguling-guling di atas kuburan Atau mandi dengan air Yang dicampur dengan tanah kuburan tersebut daerah Bogor, Bu. Ada berkembang sebuah seni bela diri silat namanya Cimande. Itu pendiri atau bukan pendiri orang yang menciptakan jurus-jurus Cimande ini dikuburkan di daerah sana. Itu setiap muludan Maulud, setiap Maulud bulan Maulid itu, uh lebih dari pasar itu kuburan ribuan orang. Karena setiap bulan Maulid itu si kuburan tersebut mengeluarkan tanah tertentu, itu berebut orang mengambil barokahnya. Kemudian dijadikan ramuan minyak untuk mengobati Yang keseleo, yang memar-memar eh, akibat benturan, benda tumpul Nah yang seperti itu Orang-orang yang latihan cimande itu kan ketika latihannya memar-memar karena tangannya beradu dengan tangan gurunya sehingga bengkak bengkak kakinya juga begitu karena begitulah latihan setelah itu kemudian diurut dengan minyak itu jadi bagus lagi yang asalnya pergelangannya benjol benjol karena habis benturan diurut akhirnya bagus lagi jadi bulat di di apa di balur apa di dioles diurut dengan itu jadi bagus nanti kuat menjadi membatu seperti itu ini semuanya lahir dari ikatan atau keyakinan mereka tentang orang yang dikuburkan di sana. Bahwa orang yang dikubur itu masih bisa memberi manfaat Dan masih bisa memberi malbarat Sampai tanah kuburannya pun Diperbutkan Ini juga termasuk syirik Kedua, bentuk yang kedua Tabaruk atau mengambil barokah dengan pohon Batu, kuburan Dan menjadikan hal itu Sebagai tempat merayakan Perayaan Sebagai id Rasul salallahu alaihi wasallam Telah melarang Dari semua perbuatan syirik tersebut Jangankan orang biasa Kuburan nabi salallahu alaihi wasallam pun Tidak boleh Kata nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini terdapat dalam sahih al-Jami' al-Saghir. لا تجعل قبراً جان. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya, tempat id, tempat mumpu mumpu. Dalam hadis lain yang juga sahih, istadba, murabullah 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh dahsyat kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Tempat ibadah. Di sini lihat Imam Malik dalam kitab Al-Mu'ata Dengan salat yang sahih Nabi pun bersabda dalam Hadisnya yang lain, lihat Imam Muslim Dalam Sahih Muslim La tusullu ilal kubur Wa la tajlisu alaiha Jangan kalian sholat Dengan menghadap kuburan Dan jangan kalian Duduk-duduk di atas Kuburan itu datang serombongan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahabat itu kemudian berkata ij'al lana zata anwat kama lahum Buatkan bagi kami zatu anwat tuh orang-orang musyrik juga punya zatu anwat Kedwidehat anwat itu papan dari sebuah pohon mereka berdiam diri dan menggantungkan senjata-senjata mereka di benda tersebut. Kalau digantungkan di sana, benda itu jadi benda yang sakti. Jadi benda pusaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innas sunan Qatom wallazi nafsi biadihi kamaqalat banu Israila li Musa ij allana ilahan kama lahum aliha Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum Allahu akbar kata Nabi sallallahu Kalian demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya kalian telah berkat Sebagaimana Bani Israel telah berkata kepada Musa alaih salam Hei Musa Buatkan bagi kami patung sesembahan Sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan Jadi meminta Zatu Anwat Sama dengan meminta patung sesembahan Kalian adalah kaum yang jahil Jadi itu adalah hal yang sangat-sangat terlarang Meminta barokah dari pohon, dari kayu, dari batu, dari kuburan Tidak boleh Termasuk meminta atau mencari barokah dari bangunan Ka'bah begitu ke Ka'bah badan digosok-gosok. Bukan kerana gatal, tapi karena barokahnya. Bajunya digosok-gosok. Nanti pulang ke kampungnya dijual jutaan itu. Ini baju sudah digosok-gosok ke Ka'bah. Terus nanti direndam airnya diminum dipakai mandi. Mencari barokahnya, ini juga haram terlarang dan banyak itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji ke sana atas dasar kejahilan. Adapun mencium hajar aswad atau mengusap-usapnya, maka itu karena mengagungkan. Perintah Allah bukan mengagungkan hajar aswad itu sendiri. Hajar aswad itu sebuah batu yang menempel di pojok Ka'bah di tempat kita memulai melakukan tawaf. Sunnahnya kita kalau bisa mencium. Kalau gak mampu karena berdesak-desakannya orang Diusap Kalau mampu menyentuhnya dengan tangan Kalau gak mampu juga Jangankan men menyentuhnya Mendekatinya aja Susah Cukup isyarat dari kejauhan Jadi intinya Mengagungkan perintah Allahnya bukan Mengagungkan hajar aswadnya Adapun mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengagungkan apa-apa yang diperintahkan untuk diagungkan maka ini termasuk sikap mengagungkan yang disyariatkan. Selama caranya pun sesuai dengan yang disyariatkan. Kita memang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah termasuk sahabat ingin kulit tubuhnya bersentuhan dengan kulit tubuh Rasul salallahu alaihi Wasallam. mungkin ibu-ibu pernah dengar kisah seorang sahabat ketika Nabi salallahu alaihi Wasallam mau meninggal beliau menyatakan siapa diantara kalian yang pernah tersakiti secara sengaja silakan kisah sekarang ada sahabat saya ya Rasulullah saya pernah kena cambuk Uko. Kata Nabi sekarang cambuk lagi saya. Ayoh, sahabat pun geram. Ada seorang yang kurang ajar mau mencambuk Rasulullah SAW. Kata sahabat itu dulu waktu Uko mencambuk saya wahai Rasulullah, saya dalam keadaan tidak memakai baju. Kalau begitu saya akan buka baju, kata Nabi. Dibuka bajunya. Ayat sekarang cambuk. Sahabat lain sudah geram. Ada orang yang berani cambuk. Begitu dibuka baju, sahabat itu malah menubruk, merangkul. Ya Rasulullah, tidak mungkin saya berani menyakiti mikau. Ini hanya taktik agar kulit tubuh saya bisa berangkul bersentuhan dengan kulit tubuhmu tanpa ada perantara. Seperti itu kata Nabi Salam siapa di antara kalian yang ingin melihat kepada ahli surga lihatlah kepada orang ini luar biasa nah ini memang secara syari diperintahkan makanya sahabat melakukan tidak dilarang oleh Nabi Salam tidak juga diingkari oleh sahabat sahabat lainnya jadi kita salat menghadap ke Ka'bah, ruku dan sujud bukan karena mengagungkan Ka'bah, tapi karena mengagungkan perintah Allah dalam hal itu, bukan sujud dan ruku ke Ka'bah. Sujud dan rukunya kepada Allah. Hanya diperintahkan ketika salat menghadaplah ke Ka'bah agar semua manusia kaum muslimin yang salat Peratur semirinya tertuju pada satu fokus. Adapun di saat kita tidak mampu mengetahui letak Ka'bah, arah Ka'bah, maka solatlah menghadap kemanapun saja. Karena niat kita solat itu kepada Allah ruku dan sujudnya juga kepada Allah. Cuma Allah memerintahkan kita menghadap Ka'bah bila mampu dan tahu. Demikian juga mencium hajar aswad bukan karena mengagungkan hajar aswad Tapi mengagungkan perintah Allah dalam hal itu Itulah yang kedua Ketiga Ta'liyatul kubur wal binau alaiha wa yuqaduha Termasuk syirik adalah Meninggikan kuburan Mendirikan bangunan di atas kuburan serta menerangi kuburan dengan lampu. Selain larangan ini adalah larangan atau tindakan preventif atau pencegahan munculnya syirik. Juga di dalam hal itu ada sikap tasyabuh dengan Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara mendirikan bangunan masih di atas kuburan. Lihat umpah kuburan orang-orang Cina. Di atas kuburan itu bangunan megah, Bersih. Mungkin biaya membangun di atas kuburan itu Sama dengan biaya membangun rumah Ada tempat sembahyangnya segala Rasulullah SAW telah melarang hal itu Kata Nabi SAW La tatta bi'anna sunana man kana qablakum Shibran bi shibrin Wa zira'an bi zira'in Hatta la salaku. Johor Dabbin, lalat tu. ya Rasulullah Al Yahud dan Nasara, faham? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai seandainya mereka memasuki lubang bayawak Pasti kalian akan mengikutinya Bob itu bukan biawak ya Sebab Bob itu binatang yang tidak ada di tempat lain kecuali di Syam Tapi orang kita kemudian menerjemahkannya dengan biawak Karena mungkin mirip seperti itu Jadi walaupun orang-orang zaman dahulu itu terbiasa memiliki kebiasaan masuk ke lubang biawak, "Eh, ikut juga kamu." Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasara?" Beliau menjawab, "Siapa lagi?" Hadis ini ayat mukhadzamil muslim. Dalam hadis lain Nabi bersabda qatalallahu alyahuda wan al nasara ittakhadhu qubur anbiayhim masajid Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasara mereka mengambil atau menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid Hadis lain riwayat Muslim dari Jabir Nah Nabi Sallallahu Sallam ayah jessi sah kubra, wa ayah udah علي, wa ayah ayah ayahmi علي. Nabi Sallam melarang mengapuri atau mencat kuburan, duduk di atas kuburan dan membangun bangunan di atasnya. Jadi biar indah dicat. oleh Nabi salallahu alaihi wasallam dalam hadis lain kata Nabi salallahu alaihi wasallam la taj'al bunyutakum kubura wa la taj'al qabri ida wa sallu alaiya fa inna salatakum tabluhuni haythukuntum Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian Sebagai kuburan Maksudnya Tidak dipakai sholat Tidak dipakai baca Al-Quran Karena di kuburan Tidak boleh sholat, tidak boleh baca Al-Quran Jangan sampai seperti itu Pakai sholat dan pakai Bacaan Al-Quran Untuk laki-laki Sholatlah di rumah Tapi sholat Sunnah. Kalau salat fardu wajib di masjid, bila tidak ada ibadur. Biasakan salat di rumah itu salat yang paling afdol ialah salat di rumah. Afdolu salatu rojulu fi baitihi illa maktabah. Seutama utama salat seseorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali salat fardu Salat fardu wajib di masjid. Bagi laki-laki Jadi Pakai itu rumah untuk sholat sunat Juga untuk baca Al-Quran Kalau enggak Ya seperti kuburan Di kuburan, tidak boleh pakai sholat Tidak boleh baca Al-Quran Jangan kalian Jadikan rumah-rumah kalian Seperti kuburan Jangan kalian jadikan kuburanku Sebagai tempat itu dan bersolawatlah kalian kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Abi Sinilihat Abu Dawud dan Imam Muslim dari Abu Hayyaj al Asadi. Ali bin Abi Tholib radhiyallahu an. Mengatakan Alhamdulillah alam alamah bahkani alaihi rasul saw. Allah ta'ala tinfalam illa pemasa hu, walla kubra, walla kubra illa sawaidahu. Mau enggak? Aku utus engkau dengan membawa misi yang pernah aku bawa ketika Rasul mengutus aku yaitu jangan kamu biarkan ada patung kecuali dihancurkan dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan jadi meninggikan kuburan membangun bangunan di atasnya dan menerangi serta mengecap atau mengapurinya adalah hal yang terlarang Itulah tiga jenis syirik yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang awam Dan yang terakhir berkaitan dengan masalah kuburan Lalu bagaimana dengan ziarah kubur? Nah, ziarah kubur ada tiga macam Pertama, ziarah syariah Ziarah yang disyariatkan Yaitu menziarahi kuburan untuk mengingatkan hari akhirat Dan berdoa bagi mayat-mayat kaum muslimin dan juga bagi dirinya Berdoanya kepada Allah Isi doanya untuk kepentingan si mayat Sebagaimana Doa yang diajarkanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita Tanpa Memberat-beratkan diri untuk mengadakan perjalanan dan perbekalan jauh untuk menziarahi kubur itu Kata Nabi Isa Al-Sallallahu Alaihi Wasallam La Illa Illa Salasatil Masajid tidak boleh kalian bushaddur rihal. Tsaddur rihal itu mengadakan persiapan secara spesifik untuk mengadakan perjalanan jauh. Makanya persiapannya juga khusus, ya perbekalan, uang, makanan, tisu, gitu. Tidak boleh kecuali kalau ziarahnya ke tiga tempat Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Laksok, boleh kalau itu. Dan ketika kita berkunjung ke Madinah ke Masjid Nabawi kita wajib meniatkan mengunjungi Masjid Nabawi, ya bukan mengunjungi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau mengunjungi kuburan selain lagi Untuk kuburan orang yang dianggap wali Wali Songo Wali Apapun Tidak boleh mengadakan persiapan spesifik Kalau ziarahnya ziarah biasa, boleh Dalam rangka menyiatkan terhadap kematian dan hari akhirat jadi tidak boleh mengadakan persiapan persiapan yang spesifik juga tidak boleh melakukan atau mengucapkan perbuatan dan ucapan-ucapan yang syirik dalilnya adalah Hadis Nabi S.A.W. dengan sanad yang sahih. Kun tunahiitu kiman ziyaratul ala fazuruha fa innaha turqul qalba wa tudni ain wa tadhkira akhirah wa la Ayah mahzur asy Dulu aku telah melarang kalian dari ziarah kubur Sekarang berziarahlah kalian ke kuburan Karena ziarah kubur itu bisa melunakkan hati Bisa melelehkan air mata Dan bisa mengingat kepada akhirat Dan jangan kalian mengatakan hal-hal yang terlarang secara syar'i. Karena ziarah kubur itu bisa melunakkan hati, mencucurkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Dan jangan kalian berkata dengan perkataan yang terlarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk ke area pekuburan beliau berdoa dengan doa Assalamualaikum ahla diar minal mu'minina wal -mu'min, wa al muslimin wa inna insha allahu bi kumul lahikun nas alulaha lana walakumul anfiyah Assalamualaikum wahai para penghuni kubur dari kalangan mu'minin dan muslimin dan insya Allah kami akan mengikuti kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian. Hadis ini lihat Ahmad Muslim dan Ibn Majah. Ibn Majah. Dan Imam Muslim menambahkan di akhir hadis ini yarhamulahul mutakarbi mina minna wa mingkum walmutaakhirin. Semoga Allah merahmati kami dan kalian baik yang lebih dahulu maupun nanti yang belakangan Dalam hadis lain Nabi bersabda la tusaddarri alilla ila 30 masjid Al Masil Haram wa masjid Wa wal Masil Aqsa jangan kalian mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga mesjid mesjid haram, mesjid ini dan mesjid aqsa dan wanita terkena larangan dari ziarah kubur secara khusus kata Nabi SAW dalam sunan akhirnya dengan sanad yang hasan La anazawaratil kubur. Nabi saw melaknat para wanita yang berziarah ke kubur. Cela yang pertama, ziarah syarinya, ziarah yang disyariatkan. Kedua, ziarah bid'inya, ziarah kubur yang bidah. Wanita tak boleh ziarah ya? Iya ada larangan tapi larangan yang tidak dikeraskan. Boleh. Tetapi dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang terlarang secara syar'i selama di sana. Larangannya tidak dikeraskan. Adapun wanita yang dilaknat oleh Nabi karena berziarah kubur, Adalah wanita yang ketika ziarahnya melakukan hal-hal yang terlarang seperti meratap. Oh. Karena wanita umumnya mentalnya lebih lemah Daripada laki-laki Kedua ziarah yang bid'ah Adalah ziarah kubur dalam rangka iktikah di kuburan itu salat dan tawasul kepada penghuni kubur Sampai di kuburan itu sholat di sana, minta-minta, tawasul. Itika di kuburan itu sholat dan tawasul. Tawasul itu menjadikan penghuni kubur sebagai perantara dalam hal berdoa, seperti umpamanya berkata, wahai Mbah Sampaikan kepada Allah, bahkan dekat sekarang sama Allah, agar saya segera diberi jodoh dua lagi. Contoh, contoh, itu tidak boleh, itu tawasoh. Kata Nabi saw, man ahdafa fi amri nahara ma'lis minhu, fahuarab. Siapa orang yang mengada-adakan dalam urusan kami yang tidak ada contohnya dari urusan kami ini itu tertolak. Itikaf di kuburan, sholat di kuburan, tawasul ke penghuni kubur tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu amalan yang baru yang pernah yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Kata Nabi saw, iya kum wa muhdafatil umur, fa inna kulla bid'atim dalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Adapun hadis tentang ada orang buta bu, yang diceritakan ada seorang yang buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, "Udullah Ayyu Alfim Ayyu Alfiani, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku." Kata Nabi saw. Insyta da'antu wa insyta sabarta fahu khairulak. Kalau kamu mau, aku akan doakan. Kalau kamu mau, kamu sabar dan itu lebih baik bagimu. Orang itu berkata, Fadu doakan. Berdoalah kau kepada Allah. Lalu Nabi saw. Memerintahkan dia untuk berwudu baguskan wudunya dan berdoa dengan doa ini Allahumma inni as'aluka wa ilaika bin nabika Muhammadin nabiyir rahmah wa inni tawajjhtu bika ila rabbi fi hajati hadhi li Allahumma fa fi Doanya ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu melalui Nabi Muhammad Nabi yang rahmah Semuanya aku menghadap kepadamu Dalam keperluanku Agar engkau mengabulkan keinginanku Ya Allah sembuhkanlah dia. Nah hadis ini Menceritakan seolah-olah Orang itu bertawasul kepada Nabi Dan diajarkan Hal itu oleh Nabi Dengan mengatakan Ya Allah aku menghadap kepadamu melalui Nabi imu. Tawasul kepada Nabi Dan hadis ini sering Dipakai dalil bolehnya Tawasul Padahal hadis ini Baid Dibaidkan oleh para ulama. Andai hadis ini sahih, Hadis ini tidak bisa menjadi dalil Bolehnya tawasul kepada orang yang sudah mati Karena hadis ini menjelaskan orang itu tawasul kepada nabi ketika nabi masih hidup Dan ini boleh Oleh karena itu para sahabat ketika Nabi masih ada mereka sering bertawasul kepada Nabi. Ibu-ibu mungkin masih ingat kisah Ukasha Ketika Nabi menyatakan bahwa ada 70.000 orang umatku yang akan masuk surga tanpa hisap. Datang ukasya, uh, berdilah ukasah Ya Rasulullah doakan aku agar aku termasuk salah satu yang 70 ribu itu Didoakan oleh Nabi Ini tawasul Berdiri seorang lagi Ya Rasulullah doakan saya juga agar saya masuk ke 70 golongan ini Kata Nabi Sallallahu Sallam sabakoh kabika ukasha, eh, sabakoh kabihah ukasha. Oh kamu sudah keduluan sama ukasha. Para jatuhnya masih banyak ya, tujuh ribu orang baru satu ukasha jadi ada enam puluh Tapi orang ini dicegah. Oh kamu sudah keduluan sama ukasha. Ini tawasul. dan setelah nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di zaman Umar terjadi pacek klik yang hebat kemarau yang panjang sampai orang banyak kelaparan Umar kemudian tawasul tapi bukan tawasul kepada kuburan Nabi. Waktu itu Nabi sudah meninggal. Tidak datang ke kuburannya lalu berkata, "Ya Allah, aku bertawasul melalui Nabi-Mu agar Engkau menurunkan hujan untuk kami." Enggak, enggak begitu. Tapi Umar datang untuk bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu masih hidup. Umar berdoa Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyina fatusqina Wa inna natawassalu ilaika bi amni nabiyina fatusqina Ya Allah semuanya dulu kami bertawassul kepada engkau melalui nabiymu Lalu engkau memberi hujan kepada kami dan sekarang ya Allah kami bertawasul kepada engkau melalui paman nabimu Maka berilah kami hujan Dan dikabulkan hujan turun di zaman Umar Seandainya tawasul kepada nabi setelah mati Boleh Maka Umar tidak akan tawasul kepada Abbas Udah aja ke Nabi kuburannya sana kok Dekat Tapi Umar tidak melakukan itu Para sahabat juga tidak Tak seorang pun diantara mereka yang melakukan itu Karena semua sepakat itu terlarang Gak boleh Yang boleh adalah tawasul kepada Yang masih hidup Syekh Al-Ufaymin Burahimahullah melarang kita menggunakan murattal Al-Qur'an sebagai ringtone dalam HP kita. Apalagi kalau masih diaktifkan ketika ngaji. Kemarin bu waktu saya di Belanda itu pembawa acara sebelum ngaji itu ketat Mohon para jamaah sekalian, HP-nya selama materi dimatikan atau silent, enggak boleh ada yang hidup. Biar khusyuk. Ayo cek dulu tolong-tolong keluarkan semua kolom. Itu sebelum pasti itu enggak mulai. Baik yang di saku ataupun yang di kantong, yang di kantong matikan, ambil matikan. Sampai semuanya sudah mati baru dimulai. Itu sih di Belanda. Tapi di Jakarta harus lebih karena sudah lama ngajinya tahunan. Itulah yang termasuk ziarah yang bid'ah. Ketiga, ziarah yang syirik, yaitu berdoa kepada penghuni kubur. Meminta kepada penghuni kubur permintaan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Meminta kepada si penghuni kubur dengan permintaan yang tidak mungkin bisa dikabulkan oleh siapapun kecuali oleh Allah Ini ziarah yang syirik Allah berfirman Dalam surah Al-Mukminun 117 Wa ma uma Allah ilahan akhar la burhana lahu fihi fi fa inna hisabu inna rabbi innehu la yuflihul kafirun Siapa orang yang menyeru berdoa kepada ilah lain selain Allah maka dia tidak akan memperoleh burhan hisabnya di sisi Allah dan tidak akan bahagialah orang-orang kafir. Ayat lain surah Yunus 107 menyatakan "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka Fala kasifalah illahu, wa iuridka bixirin, fala rabbul fadlihi usibu bihi ma yasha'um ibadhi, wahul wafur rahim. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat ataupun mawarot kepada kalian. Kalau kalian melakukan itu maka kalian termasuk orang-orang yang balim. Kalau Allah menimpakan kemabaratan kepada kamu Maka tidak akan ada jalan keluar kecuali dari Allah Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kamu Maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia-Nya. Allah menimpakan hal itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya Dan dia maha pengampun dan maha penyayang Itulah syirik ziarah kubur yang syirik, ya? Ah, tapi kan orang yang sudah matinya mungkin bisa mengabulkan apa-apa tuh? Iya, minta apapun kepada penghuni kubur kan sudah mati, nggak bisa dia melakukan apapun. Termasuk kepada yang masih hidup Meminta Sebuah permintaan Yang tidak bisa dikabulkan oleh dia Kecuali oleh Allah Seperti minta ke dukun Bah dukun umpamaya Tolong Selamatkan saya dari Penyakit Ini umpamanya Atau saya menjomblo sudah sekian lama Tidak dapat jodoh juga Tolong berikan saya jodoh Ah itu tidak boleh tolong bagaimana caranya agar saya naik pangkat dukun gak mampu dan tidak ada yang mampu kecuali Allah kecuali kalau orang itu mampu dan dia masih hidup, kita minta tolong dalam hal yang dia mampu, boleh umpah ibu-ibu membeli beras satu karung 50 kilo gak bisa nangkut sendiri kan minta tolong kepada orang yang kekar kuli tolong panggulin beras saya ke rumah saya 5 kilo. Nah, itu boleh. Atau ke dokter tolong sembuhkan. Saya punya penyakit anu. Kita enggak bisa menyembuhkan sendiri karena enggak paham ilmunya. Dokter bisa. Itu dibolehkan. Jadi begitu. Bu Penyembuh utama Allah, tapi itu adalah sebab ikhtiar. Jadi yang ketiga bu tentang meninggikan kuburan, membangun di atas kuburan dan menerangi kuburan serta ziarah kubur. Nah, itu hal-hal yang termasuk syirik. Saat yang juga termasuk syirik adalah atma di fi'proihi walbu nu fi solihin, mengkultuskan Nabi saw dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Ketika Nabi Berlebih-lebihan dalam mengagungkan Orang-orang yang sore Ketika Nabi datang Ke Riungan para sahabat Para sahabat semuanya berdiri Menyambut Kata Nabi La tut peruni Kama ataratin nasara Ibn Maryam innama ana abdun abdullah wa rasulah, jangan kalian mengkutuskan aku sebagaimana orang-orang nasara mengkutuskan isa bin marian aku ini hanyalah hamba maka katakanlah oleh kalian hamba allah dan utusannya hadis ini sahih riwayat bukhari muslim dari umar bin khathtab radhiyallahu anhu Dalam Al-Qur'an surah Jin ayat 22 23 Allah menyatakan qul inna ma'ad rabbi wa la usyriku bihi ahad qul inni la amliku lakum birra wa la rafada qul inni la yujiru minallahi ahad wa lan ajida min dunihi mutahada illa balagh minallahi wa risalati Katakan oleh Muhammad Aku hanyalah berdoa kepada Rabku Dan aku tidak menyekutukan dia dengan sesuatu Katakanlah Sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan Untuk memberi madarat kepada kalian Ataupun memberi manfaat Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang bisa Menyelamatkan aku seorang pun dari Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa diberikan sandaran pun yang bisa dijadikan sandaran pun selain Allah. Jadi nabi pun tidak bisa menerima maslahat atau mafad, itu ketika masih hidup. Apalagi setelah mati. Kalau nabi saja begitu apalagi yang lainnya. Oleh karena itu tidak boleh Mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi orang-orang soleh yang bukan Nabi. Itulah yang keempat yang termasuk hal yang terlarang dan bisa merusak tauhid kita. Untuk dua Rabu yang akan datang kita akan berbicara tentang sihir bu, hakekat sihir. Hukum sihir dan bagaimana caranya kita mengobati orang yang terkena sihir Serta bagaimana caranya agar kita tidak terkena sihir Gak akan sekarang karena itu panjang dan waktu yang kita miliki sudah habis Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya, -tanya. jawab Alhamdulillah saja Bu. Itu? itu Ibu tahu ada tiga dari mana? Dua satu fotokopi kitab dulu ada satu dan yang ketiga aku <tik> lupa. Istighfar? Siapa yang atas tadi Allah? Bisa dibaca sini Itu siapa yang menjelaskan? Tuh menjelaskan sabda ini tadi. Nah, itu tergantung konteksnya mungkin rahmat Allah sebab kalau penyebab gugurnya dosa banyak tidak hanya tiga itu Tienya menyatakan ada sepuluh tapi mungkin itu pembahasan dari sisi lain apa yang sepuluh oh diantaranya atau semua <SILENCIO> kalau nggak salah sering ya saya ingat di sini juga kalau nggak salah ya pertama tobat ya kedua istighfar itu beda antara tobat dan istighfar ketiga musibah keempat alhasanat alhasanat itu kebaikan kebaikan semua amal soleh itu alhasanat kelima istighfar makhluk lain bagi kita umpamanya malaikat beristighfar untuk kita orang lain mendoakan ampunan bagi kita itu juga menggugurkan dosa-dosa kita semua penderitaan termasuk sakaratul maut ya azab kubur dan penderitaan di alam mahsyar itu juga menguburkan dosa-dosa kita termasuk juga syafaat syafaat rasul salam atau syafaat para malaikat, syafaat sesama muslim syafaat orang yang mati syahid syafaat anak kita gitu ya nah dan terakhir dari semua itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, di tangan saya sudah ada beberapa kertas pertanyaan sekarang ini ada dijual gelang bermagnet dari logam besi yang diyakini bisa menyembuhkan rematik dijual dengan harga sejuta tujuh ratus bagaimana hukumnya memakai gelang tersebut kalau secara medis terbukti ia ya, menyembuhkan dan ada hukuman ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah dan gelang itu benar bisa menyembuhkan karena ada magnetnya atau karena ada zat-zat tertentu, maka itu boleh dan tidak syirik. Walaupun tidak ada contoh di zaman Nabi Sallam, yang tadi dijelaskan itu adalah yang tidak ada hubungan sebab akibat, seperti umpama mengalungkan benang atau taring binatang kayak tadi itu, secara medis tidak terbukti tidak ada hubungan sebab akibat, itu hanya keyakinan yang syirik aja. Tapi kalau umpamanya pakai gelang yang ada magnetnya atau ada sekarang umpamanya baju ya baju yang mengandung magnet atau mengandung e, inframerah atau apa lalu dipakai lalu bisa membakar lemak-lemak dalam tubuh sehingga yang tergengar gemrot menjadi langsing dan itu terbukti secara ilmiah ada hubungan sebab-akibat, maka itu tidak apa-apa boleh jadi yang tidak boleh adalah pertama tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ilmiah. Tidak terbukti secara medis. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, ini coba tanyakan kepada para dokter, betul enggak gelang bermagnet itu bisa menyembuhkan atau hanya ketipu aja? Harganya mahal sejuta tujuh ratus, tapi enggak sembuh-sembuh. Bagaimana hukumnya sholat sunah di Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi? Ya, sunnah Ibu. Di sana berdoa, insyaallah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba itu adalah tempat antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kamarnya sudah tidak ada, cuma ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kuburan Nabi dimakamkan di kamar itu. Nah, rawba itu antara itu. Kalau sekarang itu ditandai dengan adanya karpet warna hijau. hijau sekarang, oh berebut di sana? Atau UERI sempatnya sholat di sana? Iya, asal tidak mengolimi orang boleh. Tapi kita enggak bisa berdoa di sana. Karena begitu selesai salam juga udah diusir. Jadi ya, ya. <laughs> diusir enggak boleh berlama-lama karena berebutnya orang. Biara. Ya, ya, ya, ya. Enggak enggak sempat ya. ya. Karena berebut jutaan orang. Berdua kita Kalau laki-laki mendapat bidadari di surga Lalu bagaimana dengan wanita? Apakah akan mendapat yang sejenisnya? Dan apakah jika suami istri di dunia Dan mereka masuk surga di akhirat mereka bisa bertemu? Iya Jadi bu pada intinya Di surga itu tidak ada penderitaan yang ada hanyalah kebahagiaan kesenangan, kenikmatan dan kegembiraan kalau laki-laki mendapat bidadari, wanita tetap punya pasangan enggak disebut bidadara siapa pasangannya? tetap pasangannya suami kita di dunia kalau dua-duanya masuk surga kalau enggak maka nanti akan dinikahkan dengan laki-laki yang istrinya ke neraka. Laki-laki. Jadi kalau suami ke surga, istri ke neraka, nanti suaminya akan nikah dengan istri yang istrinya ke surga, Suaminya ke neraka. <laughs> Beda level Bu Beda level Iya Makanya Tapi kalau dua-duanya Masuk surga dia-dia tetap akan jadi suami istri iya, enggak juga nah, sebab kalau umpama enggak, nanti kan suami berakan tak berapa tahun ya, selama itu nanggur dong Kasihan. nah, tapi jangan beranggapan, aduh bosen dong itu-itu lagi di dunia aja sudah bosen bosen Kebosanan adalah penderitaan Bisa nanya Karena penampilannya jauh Berbeda Begitu si Suami keluar di surga nanti Untuk ke pasar Jangan dibayangkan pasarnya Seperti di kita aja belum Setiap Kena angin Ketampanan, kegantengan suami Bertambah Istrinya juga di rumah begitu Begitu pulang kata istri, kata suami Demi Allah engkau terlihat jauh lebih cantik daripada ketika aku pergi tadi Istri juga begitu Demi Allah engkau terlihat jauh lebih tampan ketika berangkat tadi Jadi setiap hari rasanya baru Jadi tidak akan ada kebosanan Enggak, enggak gombal Benar itu Jadi di sini masih pokoknya jangan berharap jangan, berangal, jangan membayangkan disana kita adun kemudian sakit enggak jika suami kita meninggal dan istri tidak menikah lagi maka insya Allah suami terakhirnya itu akan menjadi suaminya di akhirat nanti apakah benar? benar lalu bagaimana dengan san suami jika istrinya meninggal dan ia menikah lagi, apa hadis tersebut juga tertuju untuk istri saja atau keduanya ya, kalau laki-laki di akhirat memiliki beberapa istri Nabi SAW di akhirat nanti akan dinikahkan juga dengan Asia dan Maryam. Ibunda Nabi Isa alaihi salam, Maryam binti Imran itu akan menjadi istri Nabi Al-Islam di akhirat. Demikian juga Asia, istrinya Firaun di dunia Asia ini menjadi istri seorang yang kafir pemis di akhirat menjadi istri seorang yang paling mulia. Istri-istri Nabi di dunia Ya begitu juga, tidak akan tetap menjadi istri Nabi di akhirat Kalau seorang suami Nikah Kemudian istrinya meninggal Dia nikah lagi Meninggal lagi, nikah lagi sampai sepuluh Semuanya masuk surga Tetap akan menjadi suami istri Kalau begitu ditadut Ya Tapi di akhirat Tidak akan pernah ada penderitaan tidak ada cemburu tidak ada curiga tidak harus memata matai tidak harus memeriksa HP-nya SMS-nya, miss call-nya enggak sebab puluhan pengaduan yang masuk begitu Bukan, enggak, enggak pengalaman pribadi kalau isis saya pernah memeriksa HP saya, sebab tahu pasti banyak SMS. Entah akan entah belum. Wallahu a'lam. Jadi akan ada penderitaan. Umudarda ketika dikatakan kata Abu Darda, kalau saya menikah lagi eh, kalau saya meninggal, kamu menikahlah dengan sifulan, sifulan, sifulan kata Abu Darda, enggak karena saya ingin engkau tetap menjadi suamiku sampai di akhirat karena kalau sudah menikah lagi, nanti suaminya lain jadi akan menjadi istri bagi suami yang terakhir dapat menghilangkan muruah seseorang memakai baju bergambar menara Eiffel atau ada tulisan negara kafir seperti Amsterdam City muruah itu kredibilitas ya kepribadian uh, kalau seseorang memakai, coba ibu lihat kalau ada ustaz memakai itu gimana penilaian ibu turun ya berarti sama oh dia pernah ke Prancis mungkin sombong banget oleh oleh ya oleh oleh itu menunjukkan pemberitahuan dia pernah ke sana Enggak, saya enggak ya, <tuh>, Sebaiknya tidak Sebaiknya <tuh>, tidak Untuk meng me me menginikan ujub Menghindarkan ujub Boleh gak memberi nama anak dengan bahasa ajam yang mengandung arti baik Misalnya selamat Boleh gak terlarang Tapi tetap sebaik-baik nama anak Ahmad Muhammad Abdullah Abdurrahman bolehkah seorang usad mengangkat telepon ketika ngaji, kalau itu diakini dari orang yang amat sangat penting darurat, boleh insya'alu faimim rahimahullah ketika beliau ngaji ada telepon, diangkat dulu saya juga lihat, suka disilentkan, di lihat kalau ada yang masuk itu, tidak ada nomornya berarti dari luar negeri Ah mungkin ini penting saya suka minta izin afan sebentar ya, diangkat tapi kalau umpat dari yang dikenal apa sih akan mengganggu aja, dibiarkan. Apa hukum membuat almutabaah yauminya? Apa itu almutabaah yauminya? Maksudnya agenda harian gitu? Saya sudah diperjelas lagi mutabah Itu apa ya Mungkin perbendaharaan bahasa Arab saya masih kurang Bagaimana cara memberi pengertian pada ortu Yang terlalu sukuismu Dan tidak membolehkan anaknya menikah dengan suku tertentu Pertama Sebenarnya tidak terlarang orang tua yang seperti itu Karena orang tua lebih banyak Pengalaman daripada anaknya Kalau anaknya kan hanya berbekal satu Cinta sudah Tidak terpikir apa yang terjadi ke depan. Kalau umpah berasal dari suku lain yang jauh Mudiknya gimana Walaupun setahun sekali Terus kalau Mertuanya umpah ada sakit kelas Atau ada apa-apa harus kesana belum tentu saat harus terserah itu Kita punya uang yang cukup Ah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu Orang tua menekankan sederhana yang sesuku Yang satu kota aja Biar mudiknya gak susah Nah seperti itu Kedua ada tradisi yang berbeda dan perbedaan tradisi merupakan bibit munculnya konflik kelak Bisa saja. Jadi semakin banyak perbedaan, semakin banyak bibit konflik kelak Dan orang tua khawatir anaknya tidak mampu mengantisipasi semua itu sehingga dia menekankan demi kebaikan anak sudahlah yang sesuku saja lebih sedikit perbedaan lebih sedikit bibit konflik kelak apakah dikir pagi sore harus menghadap kiblat tidak harus menghadap kiblat tolong dituliskan Doa yang tadi dibacakan Itu ada di buku itu bu Coba aja lihat di bukunya Kan ada yang pegang bukunya ya Fotokopi aja Selembar atau sehalaman itu Adakah istilah Balas budi dalam Islam e, Istilahnya Tidak ada, cuma Perbuatannya ada Balas budi itu Adalah Maksudnya membalas kebaikan orang Dengan balasan yang lebih Baik Itu Diharuskan Orang lain berbuat baik Kita harus berbuat baik juga Bagaimana hubungannya dengan ikhlas Ya Sebenarnya Tidak bertentangan Balas budi tidak berarti Bertentangan dengan keikhlasan Artinya gini orang lain berbuat baik kepada kita kita wajib membalas lagi kebaikan itu dengan yang sama atau yang lebih baik tapi ketika kita berbuat baik kepada orang, jangan berharap kita dibalas ini kita sekarang ngirim makanan berupa pisang orang dua dengan harapan mudah-mudahan besok dia ngirim daging sekilo nah, itu gak boleh waletam nun tas jangan kamu memberi karena mengharapkan balasan yang lebih banyak itu tidak boleh itu tidak ikhlas memberinya nih saya sekarang beli nih dua, dua pisang goreng besok kalau dia gak mirim sekilo daging awas nah ini bukan perbuatan baik seorang ahwat yang tinggal sebatang kara di dunia ini apa dia sama sekali tidak boleh keluar rumah Atau safar Meskipun kepergiannya untuk taklim ziarah ke rumah teman Jangankan yang sebatang kara Yang masih punya Sanak family keluarga suami pun Tidak boleh safar Tanpa mahrum Nah kalau yang sebatang kara Tetap dia tidak boleh safar Dia boleh pergi keluar rumah Tanpa safar Tanpa keluar kota. Nah, kalau umpamanya ada taqlim, ikutlah taqlim kepada di tempat yang tidak safar. dekat, tidak sahaf. Sebaiknya segeralah menikah. Tidak ada tak ada darulah yang membolehkan? Eh, pada hukum asal tidak ya, kecuali ya, kecuali kalau kondisinya memang mengharuskan dia berperjanji seperti ya wanita yang sebatangkala itu harus pindah rumah ke kota lain dan tidak ada cara yang harus diharapkan kecuali safar ke kota lain itu kan nah itu hal yang tidak bisa dihindari oleh dia atau umpohnya dia sakit lalu berobat berobatnya harus keluar kota karena Umpam di kampung dia tidak ada rumah sakit yang memadai. Ada juga di kota besar harus safari. Itu apa boleh buat. Ini berarti keadaan daratnya sangat miskar yang. Iya, sangat darat. Boleh enggak kayak mulai berjamaah? Boleh, sekali-kali tanpa harus direncanakan boleh. Tapi kalau direncanakan, dibuat acara rutin, jangan. Saya pernah lihat di suatu daerah ada seorang ustaz yang diagung-agungkan oleh penduduk di sana dan di depan namanya tercantum Al-Alamah. Apa artinya? Al-allamah itu ya ulama Orang berilmu Para ulama Al-Albani sebut Al-allamah Al-Muhaddith Muhammad Nasim Al-Albani Al-allamah itu Ulama Profesor bahasa kita yang sekarang Saya ingin mendawamkan Soem Senin Kamis Tapi terasa berat Amalan apa sehingga saya dapat Mendawamkan Soem Senin dan Kamis Amalan Soem Soem Senin Kamis Maka insya Allah akan dawam Coba Perhatikan yang lain Jaga lisan Jaga perbuatan dari maksiat Kemaksiatan menyebabkan kita berat Untuk mengamalkan sebuah amalan Tahajud, Senin Kamis, Baca Al-Quran Akan terasa berat Kalau kita banyak maksiat Kurangi kemaksiatan Persering baca Al-Quran Persering sholat sunat Persering amalan-amalan sunah Di samping yang fardu. Insya Allah nanti kita diringankan Untuk melakukan amalan-amalan Yang selama ini terasa berat Seperti Tahajud, Senin Kamis Dan seterusnya apa artinya ibadah mahdoh dan gairah mahdoh? Ibadah mahdoh adalah ibadah Yang kata caranya Waktunya Segala-galanya sudah ditetapkan dari sana Seperti sholat Seperti wudhu Seperti haji Itu sudah ditetapkan cara-caranya Kita tidak boleh tambah Tidak boleh mengurangi Tidak boleh merubah Itu disebut ibadah mahdoh Adapun yang mereka mahdho adalah ibadah yang tata caranya tidak ditetapkan dari sononya. Seperti umpamanya mencari nafkah. Caranya gimana? Terserah. Selama cara itu tidak dilarang, bisa dengan jual jasa, dengan jual beli, dengan cara umpamanya e, menjadi buruh gitu ya. Yang terlarang contohnya yang Meribakan, nyopet Maling, kayak gitu Itu yang terlarang, berjudi itu terlarang Selama tidak terlarang Boleh, kalau dalam masalah ibadah Mahboh, hukum asal Ibadah Mahboh haram Kecuali kalau ada perintah Seperti sholat haram Jam segini sholat umpamanya Tiga rakaat. Sholat apa? Ah pokoknya sholat Haram gak boleh, karena gak ada perintah Nah, kalau ada perintah baru wajib atau sunnah Sesuai dengan isi perintahnya Kalau dalam ibadah Wermahbah, pada asalnya boleh Apapun boleh, kecuali yang dilarang Mencari nafkah apapun boleh Kecuali yang dilarang, nah, yang dilarang berjudi Meribakan uang Menipu, merampok Maling, nyopet, kayak gitu Nah itu yang terlarang, barulah yang tidak boleh Selama tidak terlarang Berarti dibolehkan Bagaimana ya Kalau niat baik kita mau menolong orang asing Yang tidak kita kenal Lalu saya beri pekerjaan Tapi malah dia menipu saya Walaupun kerugiannya tidak besar Laporkan aja ke polisi Biar memberi efek jerak kepada dia Kalau ada bukti ada saksi Laporkan Biar dia tidak berbuat begitu-begitu lagi kepada orang Bagaimana kalau kita berobat ke paranormal atau alternatif? Kalau paranormal kan dukun ya, bu enggak boleh Haram Kalau pengobatan alternatif, nah, ini ada yang terlarang, ada yang tidak Kalau yang terlarang itu seperti praktek pendukunan Untuk penyakitnya dipindah ke kambing, dipindahkan ke telur dipindahkan ke buah-buahan pas buah-buahannya dibelah betul aja jadi busuk dan banyak belatung umpamanya ya telurnya tadinya bagus setelah dipindahkan ke telur telurnya jadi busuk itu benar gak sih Pak? gak tau, tapi praktek kejahatannya kelihatannya seperti itu entah karena memang dari tadinya telurnya busuk Buahnya dari tadinya memang busuk, entah memang tidak. Kita, wallahu aalam. Andai saja benar, maka kita lihat ada dua bu, pengobatan alternatif, dua dua dua batasan, dua hal yang menyebabkan pengobatan alternatif itu menjadi boleh. Kalau salah satu di antara dua hal ini tidak ada, maka terlarang. Pertama disebut aspek aspek syar'i. Aspek syar'i itu adalah apakah cara pengobatan seperti itu dicontohkan enggak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dicontohkan boleh walaupun tidak ilmiah, walaupun tidak terbukti, walaupun tidak tidak ada penjelasan medis seperti ruqyah dengan ayat, dengan hadis gitu ya, dengan doa-doa yang dicontohkan itu kan ada aspek syar'inya, ada contoh. Itu boleh. Walaupun setelah diperiksa umpamanya oleh para ahli oh, enggak ada hubungan sebab akibat antara e, bacaan itu dengan penyakitnya. Maka tetap kita boleh lakukan. Walaupun tidak masuk akal karena ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua aspek hisi disebutnya. Aspek hisi itu ada tidaknya hubungan sebab akibat antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya, Bu. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umpamanya kita batuk minum obat batuk itu tidak ada contoh dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena itu ilmiah, ada hubungan sebab akibat dan terbukti menyembuhkan siapapun dan dokter-dokter para ahli kesehatan juga menjelaskan iya itu bisa menjadi penyebab sembuh, boleh walaupun tidak ada contoh di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kedokteran itu ilmiah. Boleh kita berobat ke dokter termasuk umpamah tabi yang secara ilmiah dibenarkan seperti akupuntur tusuk jarum bekam terus kalau bekam ada contoh dari nabi terus contoh pijit refleksi umpamanya itu ia ya, ada hubungan sebab akibat walaupun tidak ada contoh di zaman nabi saw maka itu pun dibolehkan. Nah, kalau salah satu di antara dua ini tidak ada, umpama tidak ada contoh di zaman Nabi dan tidak ilmiah, maka tidak boleh walaupun menyembuhkan. Umpama menyembuhkan penyakit dengan sihir itu enggak boleh atau menyembuhkan penyakit dengan dari jarak jauh dengan apa penaga dalam atau apa? Dari lewat foto, lewat radio, lewat TV gitu ya. Itu pertama tidak ada contoh dari nabi, yang kedua tidak ilmiah. Para dokter bingung di mana bisa sembuh. Tapi kok sembuh? Kalau toh sembuh itu ada keterlibatan setan dalam hal. Kana kayak gitu ya, itu pertama tidak ilmiah yang kedua tidak ada contoh dari Nabi. Aspek syar'i tidak ada, aspek hisi juga tidak ada, maka pengobatan alternatif seperti itu tidak boleh kita jalani walaupun menyembuhkan. Kesembuhannya mungkin ada keterlibatan syaitan Nah, seperti itu ya Bu. Di Bandung ya. Yang di di Abu di Jakarta itu lebih jauh. Ya, eh, saya tidak tahu bagaimana cara dia mengobati. Pertama begitu, yang kedua, yang kedua betulnya minyak simande itu seperti itu. Sebab kan saya sudah langsung ke sana bu. Dalam arti langsung ke pusat perguruannya ketemu guru besarnya dan seterusnya jadi tanah yang keluar dari kuburan itu saya gak lihat, cuma kata orang itu sedikit satu comot lah satu comot itu satu apa ya ya sedikit uh, tapi minyak cimande yang dihasilkan itu beribu-ibu botol dan itu tidak mungkin Sehingga disinyalir banyak yang palsu sebenarnya. Sehingga ada orang yang membuat-buat ramuan itu sendiri tanpa campuran itu. Orang yang orang yang sudah tahu bisa mengetahui asli palsunya dilihat hanya dari aromanya, dari bentuknya, dari aromanya, dari kekentalannya dia sudah tahu. Ada yang palsu, ada yang uh, asli. Nah, yang dari Bandung kemungkinan besar atau di luar Cimande kemungkinan besar itu adalah palsu artinya palsu itu tidak dicampuri oleh tanah kuburan itu, enggak karena tanah kuburan itu hanya muncul setahun sekali sedikit, sehingga bisa menghasilkan cuma beberapa bulu, puluh botol apa? kuburan uh, kuburan itu kuburan pendiri Cimande itu Sirih kalau itu nya cuma, ramuannya itu disinyalir sebenarnya tidak tercampuri itu, karena itu hanya sedikit dan hanya setah, sekali dalam setahun ya sehari juga habis. Sedangkan ini setiap saat stoknya ada dan ini sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga banyak yang palsu dalam arti tidak dicampuri oleh itu nah sekarang gini kalau e, cara pengurutan cimande itu secara ilmiah benar kemudian ramuannya juga secara ilmiah benar dan artinya ramuan tersebut menyerap, menyerap ke dalam otot, ke dalam tulang dan betul bisa merekatkan yang tadinya patah, yang tadinya retak sehingga bisa benar kembali, itu dibolehkan nah cuma ada cumanya di Kiai kiai di kampung-kampung untuk menambah e, kepercayaan pasien, sering dipakai dicampuri dengan mantra-mantra. Jadi saya sering menemukan beberapa guru yang berbeda. Ada yang sebelum orang bilang men, ditalek dulu ya kalau orang mau belajar Cimande nggak boleh langsung, harus ke guru besarnya dulu ditalek namanya. Ditalik itu artinya bu eh, Dengan eh, ritual khusus Ada segelas, setengah gelas air putih Dimasukkan ramuan tertentu Lalu ngebul hmm. Lalu ada jampe-jampe apa Yang saya dengar jampenya tawasul Ke para wali yang sudah meninggal Ke nabi para sahabat wali yang sudah meninggal Sekian kali saya dengar langsung Saya lihat langsung Kemudian setelah itu si si airnya itu diwudukan ke orang yang akan belajar cimande ini Dan disiuknya tidak boleh dengan tangan tapi dengan daun sirih Daun sirih di, dituangkan, e, di, disiuk oleh daun sirih Airnya lalu dituangkan ke telapak tangan lalu digosokkan ke anggota-anggota wudhu kalau setelah beres semua lalu airnya masih bisa sirihnya dilipat-lipat lalu dimakan ditelam airnya diminum. Nah setelah itu sah boleh belajar ke guru manapun, ke pelatih manapun di manapun. Nah kalau belum begitu nggak boleh dia belajar cimande. Terus si guru itu menjelaskan apa maknanya maknanya ini dipuri namanya jadi si air itu ada yang dimasukkan ke dalam mata tiga tetes cara memasukkannya juga dengan disyuk oleh oleh daun daun sirik dimasukkan apa maknanya maknanya nanti matanya tajam jadi gerakan lawan yang akan menyerang itu belum menyerang pun sudah bisa ketahuan kemana dia akan menyerang bagian mana yang akan dia pukul saya kita sebelum sudah bisa mengantisipasi seperti itu nah jadi ada unsur-unsur syirik di sana. Adapun orang yang sudah belajar begitu lalu tobat, dia hanya mengambil aspek yang rasionalnya jurus simandeni nya benar bagus terus cara menangani tulang yang patah tulang yang keseleng juga dia sudah tahu. Tanpa mengandung unsur jantai-jantai Tanpa mengandung unsur magic Atau sihir Atau yang bid'ah, Lalu dia ambil aspek itunya Maka itunya boleh Nah yang di Bandung Saya punya kawan Namanya juga Hasbik Dan dia di ujung berum Saya tidak tahu apakah dia orangnya atau tidak Nah ee, Kalau dia Memang dia orang yang anti syirik. Tapi karena kebodohan mungkin saja dia menyangka itu bukan syirik tapi syirik. Karena kejahilan. Oleh karena itu saya tidak bisa menghukumi apakah cara pengobatan yang dilakukan oleh orang ini benar atau tidak karena tidak lihat langsung dan orangnya juga belum tentu di orang yang saya maksud gitu wallahu alam bisawab sekarang sudah lewat Bu sebentar lagi duhur saya harus ke tempat lain subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa wa atuubu ilaik walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh